Mitra bisnis, saya sudah lama sekali ingin membersihkan kamar kantor saya. ya. Jadi sudah amburadul nak karu-karuan. Bukunya tidak teratur, ada ratusan buku yang tertumpuk dengan tidak teratur. Belum lagi dokumen-dokumen. Banyak sekali materi saya yang sudah terpencar-pencar, tidak punya waktu untuk membetulkan. Nah, salah satu solusi adalah apa yang disebut dengan aturan 10 menit. Maka Anda cobalah untuk tanpa... Kenapa memikirkan terlalu banyak, tanpa beban, tanpa suatu keharusan, sediakan stopwatch, start, dan Anda berkata, 10 menit ini saya akan membersihkan kamar ini. 10 menit saja, kalau waktunya selesai, saya berhenti. Tentu, kalau mau terus juga tidak apa-apa, tapi saya hanya komit 10 menit. Maka Anda start stopwatch Anda, dan Anda mulai bersihkan tanpa berpikir, rapikan saja, buang yang kotor, mejanya dilap, ya. Dirapikan sedikit, setelah sepuluh menit, te -te -te, matikan, selesai. Sudah, jangan dikerjakan lagi, sudah, biarkan saja. Setiap minggu dua kali atau tiga kali Anda lakukan hal itu, maka setelah dua tiga kali, tempat Anda akan bersih dengan sendirinya. Nah, solusi ini menjadi ampuh. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, kalau kita memikirkan harus membersihkan kamar, atau harus menata kembali lemari kita, Maka kita bayangkan begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan Maka apa? Beban itu membuat kita malas bergerak Kita stagnan, kita berhenti Karena beban yang terlalu berlebih Nah obatnya hanya sederhana Anda mulai saja langsung tanpa berpikir Dan Anda lakukan itu dalam waktu yang sangat pendek Komitmen 10 menit kan tidak terlalu susah ya Nah dengan melakukan ini, maka anda bisa membersihkan kantor anda, menata kembali meja kerja anda, mungkin menata lemari pakaian yang sudah lama sekali ingin anda betulkan dan tidak sempat-sempat. Atau bahkan membaca sebuah buku yang sudah lama anda inginkan. Bacalah 10 menit, setelah itu anda tutup. Nah dengan itu setidaknya bisa menghentikan penundaan-penundaan kita dan kita memulai sesuatu lagi. Bukan berarti 10 menit itu menyelesaikan masalah atau membuat Anda menjadi sukses, tapi setidaknya membuat Anda mulai mengerjakan sesuatu yang sudah lama Anda tunda. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.